Orang sesoleh apapun Walaupun tingkat derajat kesolehannya itu Udah ke tingkat muhajirin Udah muhajirin yang sabi kunal awalun juga Yang awal-awal Udah gitu selain senior Ahlu badar pula Yang udah ngelihat janji Allah langsung diturunkan malaikat Bisa saja melakukan kesalahan Yang kadang-kadang kesalahannya agak-agak gimana gitu Dan bahkan di dalam surat Ali Imran Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, apa ciri orang yang bertakwa di al Imran kalau enggak salah 133 134 135? Salah satunya alladzina yunfiquna fis-sirri wadh-dara wa-lkadhiminal ghaiz wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Ayat berikutnya Ternyata orang bertakwa itu orang yang berinfak Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah Orang yang menahan amarah Orang yang memaafkan Orang yang berbuat baik Ayat berikutnya ini yang unik fa Ternyata orang bertakwa juga adalah Orang yang apabila berbuat fahishah Atau menzalimi diri sendiri Ternyata di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah kena juga dibab kesalahan. Orang bertakwa juga berarti kata Allah tidak menutup kemungkinan akan tetap melakukan kesalahan. Orang yang bertakwa bahkan yang paling bertakwa di antara umat Islam siapa yang paling bertakwa di antara umat Islam? Allah alam, tetapi menurut banyak riwayat adalah Abu, ba, Abu Bakar ash-Shiddiq tetap melakukan kesalahan. Omar tetap melakukan kesalahan. Orang yang paling fakih sekelas Ali bin Abi Thalib pernah melakukan kesalahan. Bahkan Rasul sekalipun pernah melakukan kekeliruan walaupun bukan dosa dan maksiat, tapi pernah keliru. Dan kadang-kadang kelirunya karena improvisasi, improv. Kayak awal yang paling populer mah, improv Nabi di awal surat Abasa kan ya? Improvnya gimana? Berpaling dan bermasam muka. Itu improvnya Nabi terhadap siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Dan ternyata Allah enggak rela dengan improv kayak gitu. Sehingga Allah menegur beliau, "Kalla, jangan gitu ya Muhammad." Sehingga setelah Allah menegur Rasulullah, Rasulullah memperbaiki diri. Ternyata sekelas nabi, bahkan nabi-nabi sebelumnya juga pernah melakukan kekeliruan, bahkan kesalahan yang menjadikan mereka pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah salah satunya seperti Yunus alaihissalam. Supaya kita mengambil ibrah dari semua itu. Sehingga Allah mengatakan di surat Ali Imran, di antara ciri orang bertakwa adalah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم baru dia ingat, sudah berlakukan kesalahan baru eh, ingat baru insaf insaf itu jadi bahasa Indonesia insaf baru dia in. insaf dengan mengingat Allah dia jadi insaf kemudian festagfaru lizunubihim minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu dengan usahanya terulang lagi dia minta ampun lagi itulah realita dari kehidupan manusia jadi jangan sampai kita menyimpulkan ada orang soleh oh dia ahli tahajud ahli puasa oh dia mas seorang ustadz dia seorang yang paham agama dia profesor dia dokter segala macam lalu kita katakan dia ini orang yang luar biasa nih nggak punya dosa suci dan segala macam apa kata Allah tentang masalah ini Fala tuzaku amfu Jangan kalian menganggap diri kalian suci atau memanggil orang lain sebagai orang suci. Fala tuzaku amfu Potensi melakukan kesalahan antara orang soleh dengan orang tidak soleh sama, sama. Berapa samanya? Sama persis. Potensi kemungkinan orang soleh dan nggak soleh melakukan kesalahan itu sama persis. Terus bedanya di mana? Bedanya setelah melakukan kesalahan. Kalau orang soleh, zakarullah, fes tafarul itu dia jadi ingat, jadi dia insaf, dia dapat nasihat dari orang lain, dapat masukan kritik dari orang lain, dia terima, kemudian dia minta ampun, lalu memperbaiki diri, itulah orang soleh. Sedangkan orang yang tidak soleh. Dia mendustakan, dia mengkufuri, dia merasa udah benar sendiri, dia merasa saya enggak ada salahnya. Justru itulah orang yang tidak saleh. Makanya sama persis porsi kesalahan atau kemungkinan bersalah antara orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh itu sama. Karena emosinya sama diberi oleh Allah, yang dihadapi sama-sama manusia. Kecuali orang saleh berhadapan dengan malaikat, mungkin enggak ada alasan untuk salah gitu ya. Itu juga masih bisa aja dia salah paham bukan salah malaikat, salah dia gitu. Malaikat datang, dia kira malaikat mau macam-macam, akhirnya dia salah. Ada enggak yang kayak gitu? Manusia berhadapan dengan malaikat, akhirnya salah paham. Siapa? Maryam. Ketika Allah mengutus Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang cowok ganteng banget, tiba-tiba berada di hadapan Maryam, apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah darimu. Kan keliru kan? Salah paham dianggap ini cowok mau gangguin saya nih. Mau apa Mau coba-coba jiwa Nafsu saya, kan saya gak pernah ketemu cowok Tiba-tiba datang cowok ganteng banget Lo mau gak sama gue, soal-alak -soal gitu, gitu Mariam berlindung dari kepada Allah Dari Jibril Kemudian Jibril mengatakan Saya ini malaikat utusan Tuhanmu Mengabarkan kepadamu Kamu akan punya seorang anak laki-laki dan seterusnya Baru Mariam faham Setingkat ketemu Malaikat aja, bisa salah faham Itulah manusia Kalau gak orang lain yang salah kita yang salah, kalau enggak ada yang salah Faham yang salah Pokoknya salah aja ya Kalau enggak misalnya kita berdua nih Kalau enggak dia yang salah, saya yang salah Atau si faham Antara bertiga Pasti ada salahnya Jadi ternyata Potensi salah Antara orang yang soleh dengan yang enggak soleh Itu sama, jadi kalau misalnya ada Ulama, ada orang yang kita Anggap soleh, kita kagumi Dan segala macam ini sebetulnya biar saya enggak terlalu beban ya kalau nanti ada salah. Wah, wow, Ustaz Hanan katanya gitu segala macam katanya belajar di Al Azhar apa? Ah, nanti kalau saya dilihat salah. Nah, dia tuh manusia. Hanan Ataki itu manusia. Manusia, potensi melakukan salah sama. Ah, oh, masa udah tahu ilmunya masih salah? Ya sama aja namanya hawa nafsu, namanya emosi, namanya lemahnya manusia, namanya lupa, insan banyak lupa. Mahalul khata Cuma yang ngebedain itu tadi tuh, akhirnya apa yang setelah kesalahan? Maukah dia memperbaiki diri? Maukah dia insaf atau dia justru keras kepala? Kalau dia mau insaf, sebagaimana Rasulullah juga insaf setelah beliau bermasam muka kepada Abdullah bin Ubay bin Allah katakan "Abasawatawalla anjaul a'ma" dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf kepada Abdullah dan setiap kali Rasulullah sedang duduk Tiba-tiba Abdullah datang Menghampiri Rasulullah Nyamperin Rasulullah Akhirnya Rasulullah langsung membuka sorbannya Dan membentangkan di hadapan beliau Dan mengatakan selamat datang Kepada orang yang karena dia aku ditegur oleh Allah Subhanahu Itulah orang soleh Jangan cari orang soleh Yang gak punya salah Itu susah dan gak akan ketemu Dan jangan cari-cari Kesalahan orang soleh <laughs> Itu pasti ketemu wa jasus dalam bahasa Arab itu artinya intel wa jangan cari-cari kesalahan kenapa enggak dicari aja ketemu ngapain lagi dicari pasti ketemu kalau kita mau nyari-nyari nih -nyari kesalahan dia apa ya pasti ketemu insyaallah pasti ketemu karena dia manusia kalau enggak ketemu itu mulai dicurigakan jangan-jangan dia malaikat artinya Gak usah dicari aja, ada kesalahan pada seseorang Sehingga kalau kita cari teman yang soleh Ada teman kita yang ngajak kita hijrah gitu ya Kita jadi rajin sholat subuh gara-gara dia tuh Subuh udah azan, terus udah miskol-miskol kita terus Walaupun kita pas di miskol, pasti dirijak, dirijak, dirijak Setahun dirijak aja tuh miskolnya Lama-lama Allah kasih kita hidayah Akhirnya kita jadi rajin sholat subuh Diajak sama dia, jadi ke ketaklim, jadi hijrah Suatu saat kita ngelihat dia lemah Namanya Al-Iman Yazidu wayangkus, Bisa aja pas kita ketemu dia pas dia yangkus Kitanya pas Yazid Kan beda banget itu ngejomplang ya Kita lagi Yazid banget Nama-nama-nama-nama iman Lagi ngejosh banget imannya Ketemu teman kita yang ngajak kita Justru dia lagi yangkus, lagi lemah imannya Kita lihat dia melakukan satu kesalahan Misalnya subuh-subuh kita WA dia Kita ngejapri dia gak dibalas-balas sama dia Balasnya jam 8 Pas besoknya kita japri lagi Balasnya jam 7 Jam 8 Jam 7 Jam 8 Kita tanya Kok balas WA lama banget Emangnya di cas HPnya Enggak sih Nah bagusnya dia jujur Kenapa Telat bangunnya air Wah kecewa banget kan ah, Ternyata dia tudururur Segala macam Dia itu manusia Yang kadang juga bisa melakukan kesalahan Bahkan dia udah mengakui bahwa dia telat Gimana ya nih iman saya lagi lemah Disitulah tugas kita sebagai mukmin wa tawa sau bil haqqi sabr bukan justru ngejat bukan justru menghakimi ah kamu ternyata selama ini munafik ngajak-ngajak saya hijrah ternyata kamu sendiri enggak terus kita langsung memakai ayat ya ayyuhalladzina amanu apa sesungguhnya Allah benci sekali la apa la taqulu ma la tafalun kaburamaktan indallah antaqulu ma la tafalun kita enggak tahu maksud dari ayat itu Seolah-olah orang gak boleh ngomong baik kalau dia belum mengamalkan, bukan itu maksud ayat. Maksud ayat itu adalah para sahabat, banyak bukan sahabat, ada beberapa orang yang minta-minta diturunkan perintah berjahat. Pas turun perintah berjahat mereka gak ikut berjahat, itu maksud ayatnya. Bukan gak boleh mengatakan kebaikan yang kita belum mengamalkan. Siapa tahu dengan mengatakan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, kita jadi termotivasi untuk mengamalkannya. Kalau kita menyembunyikan kebaikan Gara-gara kita berfikir belum mengamalkannya Kita kenak di surat Al-Baqarah Menyembunyikan kebenaran Kalian menyembunyikan kebenaran Padahal kalian tahu Artinya apa? Kita jangan langsung menghakimi teman kita Yang tadi sedang down imannya Mengatakan kamu munafik Kamu ternyata enggak tulus Kamu ternyata langsung keluar statement Langsung kita menggunakan Bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk dia Padahal tadi saya katakan la yaskhurqa umm minkum asa ayyakunu khairan minhum jangan mencela dia karena bisa jadi dia yang kita cela lebih baik di sisi Allah daripada kita yang mencela terus jangan menggunakan panggilan-panggilan yang buruk bi salismul fusuku ba'dal iman seburuk-buruk panggilan itu fusuk setelah iman fusuk itu diantaranya adalah memanggil dia munafik memanggil dia ahli maksiat memanggil dia orang yang pendosa besar ahli neraka kufur segala macam ini panggilan-panggilan yang bi salismul Seburuk-buruk nama Jangan langsung memberi label Termasuk kepada orang tua kita sendiri Harusnya orang tua saya itu gak kayak gitu Gak memberi teladan yang baik Orang tua saya pernah punya dosa besar kepada saya Seolah-olah Orang tua kita itu adalah malaikat Yang gak boleh melakukan kekeliruan apa Sebesar apapun kekeliruan orang tua kita Dia manusia Sesolah apapun orang tua kita Dia manusia Ketika ada orang yang memuji ayah kita, ibu kita, kita senyum-senyum aja karena kita masih sakit hati sama orang tua kita. Itu banyak orang kayak gitu tuh. Banyak yang masih sakit hati kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya karena orang tuanya punya dosa masa lalu kepada dia. Dan orang tuanya enggak punya lagi kesempatan untuk menebus kesalahan itu. Enggak punya lagi kesempatan memperbaiki kesalahan itu. Udah langsung ditutup. Siapa kita untuk menutup pintu maaf buat orang lain sedangkan Allah yang maha tidak butuh kepada hambanya Selalu membuka pintu itu untuk hamba-hambanya Maka bukalah pintu maaf Karena sesungguhnya ketika Allah menciptakan kata dosa Allah juga menciptakan kata ampunan Ketika Allah menciptakan kata salah Maka Allah juga menciptakan kata maaf Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran Ketika Allah bicara kepada kaum muslimin Asal ada teguran-teguran Kesalahan-kesalahan kaum muslimin Pasti ditutup dengan kalimat Ghafurun rahim Rata-rata ditutup dengan kalimat rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang Selalu kayak gitu Jadi seolah-olah Allah bilang Kalian udah melakukan kesalahan Tapi tenang Saya mah maha pengampun Minta ampun Kalau kalian minta ampun dengan sungguh-sungguh Pasti saya ampunin Tenang Saya mah maha penyayang Saya gak akan dendam sama kalian Kalau saya kalian mau memperbaiki diri Saya akan sayang banget sama kalian Bahkan Allah itu sampai Nabi bilang seandainya kita tidak melakukan kesalahan, Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang melakukan kesalahan untuk diampuni dosa-dosanya. Artinya kalau kita ngelihat ada yang melakukan kesalahan, walaupun kadang-kadang kesalahan itu enggak selevel dengan kesolehannya. Kesalahannya tuh harusnya kan orang saleh punya level kesalahan yang sama-sama dengan dia. Eh. Orang saleh misalnya salahnya silap, keliru. Ini kesalahannya salah fatal, salah yang harusnya dilakukan oleh orang yang enggak ngerti agama. Kadang-kadang enggak -kadang selevel antara kesalahan dengan kesalehan, maka maafkanlah, berlapang dadalah, nasihatilah dia. Dan jangan langsung memberikan label karena kita tidak tahu seseorang itu baik atau buruk sebelum dia menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Husnul khatimah atau suul khatimah itulah yang menentukan baik atau buruk. Itu pun belum tentu dia masuk neraka kecuali dia kufur. Bisa jadi Allah Memaafkan dia, bisa jadi Allah mengampuni dia, bisa jadi dia diberikan syafaat lewat anaknya yang hafiz Al-Quran Sedekah, jariah, doa dan anak dari anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan kita tidak tahu Tetap tidak boleh menganggap seseorang suci dan juga juga tidak boleh melebelkan seseorang itu ahli neraka Kecuali sesuai dengan syariat agama bahwa dia mati dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir Kalau matinya dalam keadaan tidak musyrik dan tidak kafir kita tidak tahu akhirnya seperti apa di akhirat Kalau dia masih hidup Apalagi, belum tentu dia akan seperti itu Terus sampai akhir hayatnya Maka maafkanlah, buka selebar-lebarnya pintu Untuk orang itu memperbaiki diri Karena dengan demikian Allah juga subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu Untuk kita memperbaiki diri Jadi kalau kita bertemu Dengan orang yang punya kesalahan Salah satu yang kita ingat bahwa Ini kesalahan orang itu Kenapa kok saya yang melihat kesalahan orang itu kenapa kok merugikan saya kesalahan orang itu kok kenapa hubungannya dengan saya karena Allah ingin menghapus kesalahan kita dengan cara kita memaafkan kesalahan dia jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita kita niatkan oh nih kayaknya Allah pengen mengampuni dosa saya nih dengan cara saya maafin dia saya maafin dia, Allah maafin saya Maafin dia, maafin saya, terus aja kayak gitu Makin banyak yang berbuat salah kepada kita Atau mungkin bukan makin banyak Orangnya sama, cuma berulang kali melakukan kesalahan kepada kita Berarti berulang kali kesalahan kita Di masa lalu yang pengen Allah hapus Dari catatan-catatan Dosa-dosa kita Istri, suami Orang tua, anak niatin aja kayak gitu, insya Allah akan lebih ringan Ketika istri kita Buat kita merasa tidak nyaman Membuat kita merasa marah, kita maafkan dia. Ah, maafin aja. Allah ternyata sedang menyediakan maaf untuk kita yang lebih besar lagi kepada kita. Alaihibunna, ayyufirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa kalian? Sehingga perintahnya, walyafu, walyasfahu. Maafkanlah dan berlapang dahala. Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Sekelas Rasulullah juga.